Baik yang anda tunggu-tunggu juga yang anda nanti-nanti Artis muda bertalenta Artis muda banyak sekali penggemarnya Dari bumi palapa dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto ya Ratu Manise Indonesia co! Mana jilo-jilonya Indonesia Sudah siap untuk digoyang kasih dulu tepuk tangannya mana untuk jihad